Wa syahadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ila amma Para hadirin, hadirat, ah Agung Kota Malang dan pemirsa BMTV, yang tergabung pada hari ini dalam acara Islam rahmatan lil alamin. Alhamdulillah kita hari ini praksis sudah berada di hari yang ke-28 bulan suci Ramadhan. Semoga apa yang sudah kita lakukan diperkenankan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus diberi kekuatan, kesempatan, kesehatan lahir batin untuk menambah amal kebajikan kita, kita menyempurnakan ibadah-ibadah di bulan suci ramadan ini dan bukti dari keberhasilan ibadah di bulan ramadan ini kita menjadi lulusan-lulusan terbaik menjadi sarjana-sarjana terbaik bulan suci ramadan yang insya Allah kita tunjukkan dengan amal ibadah yang makin meningkat manifestasi wujud ketakwaan dimana itu adalah bukti bahwa ibadah kita di bulan Ramadan ini benar-benar diperkenankan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan membahas lebih tepatnya murajaah mengulang kembali ketentuan-ketentuan dalam zakat fitrah. Dan nanti bila ada waktu yang tersisa Kita akan sempurnakan dengan membahas ketentuan secara fikih Pelaksanaan sholat id atau idul fitri secara umum Kita bahas lebih dulu beberapa hal yang penting Atau perlu diperhatikan ketika kita menunaikan kewajiban zakat fitrah Ada beberapa hal yang akan kita kaji Ingkang nomor setunggal tentang ukuran Ukuran kita mengeluarkan zakat fitrah Ingkang nomor kali Kulolan Panjenengan Setoyo Akan membahas Jenis yang harus kita keluarkan Dalam hal ini adalah makanan pokok Dan ini sudah sangat maklum dalam madhab kita Madhab syafi'i Cuma terkadang di tengah masyarakat Kita temukan orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Atau panitia misalkan di instansi tertentu di sekolah mengedarkan selebaran yang memang mereka juga menerima uang untuk pembayaran zakat fitrah ini. Nanti akan kita bahas agar benar-benar ketentuan ini sesuai dengan aturannya. Yang ketiga insyaallah yang akan kita bahas adalah masalah niat Di tengah masyarakat kita kadang sebagian orang pokoknya didunga akan Sampai lupa pada masalah aspek yang wajib inggih menikah masalah niat Tiang dugi, beto beras kemawon, sanjang tanpa panitia nikin jenengan dunga akan Dia doa, ya ini baik dan itu memang sunnah Tapi kemudian ada yang wajib binggih menikah masalah niat. Nanti kita bedakan masalah niat ini, anak-anak di antara anak kita yang sudah balik. Nanti kita bedakan tata cara niatnya seperti apa, kalau anak itu belum balik dan sudah balik. Itulah beberapa hal yang akan kita bahas, termasuk nanti kita akan menyinggung masalah amil. Muki-muki atas ilmu engkang barokah manfaat. Fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Engkang nomor setunggal. Masalah ukuran. Sudah maklum dalam hadisnya. Zakat fitrah ini wajibnya kita bayarkan satu sok. Satu sok makanan pokok. Makanan pokok kulolan panjenengan sedaya naboh. Panjenengan dahar beras nandana sago sing asale beras. Kita mengeluarkan satu sok beras karena beras merupakan makanan pokok kita. Pangapunten satu sok beras bukan berarti moro-moro berasé di sok ngoten Sok itu ukuran dan kalau kita kembalikan satu sok itu arbaatu amdat, 4 mud berarti 4 mut beras. 4 mut beras niki nggih mboten berarti Bersi di mood 4 mood Ini 1 moodnya berapa Untuk mencari 1 mood berapa Kalau dikonversikan ke ons Inilah yang kemudian Terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama kita Ada yang mengatakan 1 mood itu 6 on Ada yang mengatakan 6 on sekian Ada yang mendekati 7 on Ada yang persis tujuh on Nah kalau dikali empat Nantikan hasilnya berbeda-beda Bagi yang meyakini satu mut itu enam on Berarti enam dikali empat sama dengan Dua kilo empat on Bagi yang meyakini enam on sekian Nanti ketemu dua setengah kilo Misalkan dalam kitab e, Mukhtasar Tashyidil Bunyan Itu dikatakan dua kilo setengah Dan ini yang sudah lama kita praktekkan Tapi kalau menurut hasil hitungan konversi Kiai Haji Muhammad Maksum Ali, ini mendekati apa yang disampaikan dalam kitab At-Takrirat As-Sadidah. Menurut Kiai Haji Muhammad Maksum Ali 2 kilo 720 on. 2 kilo 7 on 20. 2,720 mendekati 2,75 kilo. Bahkan kalau dalam takrirat itu 2,8 kilo. Makanya dari sini kemudian hasilnya seperti apa? Kita katakan orang yang mengeluarkan zakat 2 kilo setengah itu sudah sah. Sekali lagi dua kilo setengah itu sudah sah. Itu ada dalam kitab diantaranya antaranya Mukhtasar Bunyan tadi itu. Tapi kalau kita berbicara konteks kehati-hatian, lebih baik adalah 3 kilo. 2 kilo 8 on kita genapkan menjadi 3 3 kilo. Berarti 2 kilo setengah sampai 3 kilo selisih pinten? Setengah kilo. Setahun sepisan. ya, Ditambah setengah kilo setahun sepisan. le coro beras sak menika sak kilone Rp10.000, berarti karet nambahi limane Rodu api titik sewelasewu, berarti 6 bayi setengah kilo, ditambahi rong m, ya, ditambahi rong m, mangewu mangatus, setahun sepisan. Gih. Cuma supaya tidak terjadi keresahan di tengah masyarakat, kita sampaikan 2 kilo setengah itu sudah sah. 3 kilo itu kalau kita kepingin hati-hati, apalagi tadi ada yang hitung. Dua kilo, tujuh on sekian, dua kilo koma delapan, dan seterusnya. Kita genapkan menjadi tiga kilo. Pun, bon, niku ingkang nomor setunggal. Masalah ukuran zakat. Ingkang nomor kali, yang dibayarkan ini berupa apa? Yang dibayarkan harus berupa makanan pokok dalam madhab kita, madhab syafi'i. Dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in halaman 50 arti dari teks ini Tidak mencukupi alias tidak sah zakat fitrah itu Kalau dibayarkan dengan uang Atau barang yang cacat berulat dan basah Yang menjadi penekanan kita adalah masalah uang ini madhab syafi'i zakat fitrah harus berupa makanan pokok makanan pokok kita adalah beras kalau ada orang kemudian membawa uang datang ke panitia masjid niki panitia ketah nge -motaken. pangabunten bundi e, berasipun wah kulo tasik dereng sempat kulo mbayar kali arto kemawon loh kan boten saged madhab kita madhab syafi'i terus kadang tiang niki jawab boten saya pernah baca itu katanya boleh pakai uang oh bapak baca di kitab apa saya baca di kitabul whatsapp <laughs> saya baca di kitabul whatsapp kalau angsal ser-seran angsal niku damel ini niki arto ini kudamal arto oh panitia harus khusnudzhan oh barangkali orang ini bermadhab hanafi madhab hanafi memang boleh Bahkan dianjurkan mengeluarkan zakat itu Dalam bentuk uang Kenapa? Karena menurut madhab Hanafi Orang fakir miskin itu lebih tahu Dia membutuhkan apa itu lebih tahu Kalau dikasih beras, beras Dikahi ojir Kenek gaituku kelambi Kenek gaituku kelambi Makanya madhab Hanafi kemudian Menganjurkan itu Tapi menurut madhab Syafi'i tidak Dan nanti ada perbedaan Kalau dalam madhab syafi'i, beras yang dikeluarkan tadi sudah kita hitung. Ada yang mengatakan 2,5 kg dan seterusnya. Tapi kalau dalam madhab Hanafi, hitungan yang pakai ritel-ritel itu, sampai ada yang hitung 3 kg, bahkan dalam al-fiqhul islami wa adillatuh karya syekh wahbah az-zuhaili, yang memang madhab beliau Hanafi, Zakat fitrah dalam madhab Hanafi itu 3 kilo 8 on Telung kilo Wolung on Memang ada perbandingan ukuran lain Menurut madhab mereka Tapi katakan bagi yang ikut Wahbah Az-Zuhayli 3,8 kilo Berarti Lek corot yuduye akan kilo 10 hewu Berarti 3,8 Lek diarto akan Telopolo belu 38.000 Laniki, jenengan yani, maustan pun di tentang yani, kitabul WhatsApp, mantunwaan yani pun di pun artony pun yani, kulo Ternyata sing ditalaken, beten telung pulo waluewu, tapi mek elawas ubir, mek selawe. Laniki yok no po, ukuran itu syafi'i, bayar zakat dalam bentuk uang tomut maghab hanafi. Ini mencampur adukkan pendapat, lek corojo ne, golek penae. Eh dewek coro Inggris kardiman karena bediibinya rese nyaman karenaibinya yaman nyaman sudah orang kita ini madhab Syafi'i sudah datang ke panitia langsung bawa uang langsung bawa beras saja beras yang biasa kita makan sehari-hari memang terkadang ada solusi orang yang tidak sempat karenawe pot dugitan panitia beto duwek tok terus beto alasan Alasannya saya alas Ska sempat nopos beto du memang ada solusi solusinya Bagaimana panitia menjual beras tapi hati-hati yang dijual itu jangan beras hasil pembayaran zakat orang wong oh, kadang beras si di puterwon mantun dato zakat yang didol mantun- weton siang beto arto Malik didol mallik ini bukan menjadi solusi Yang kadang menjadi jalan keluar yang insya Allah tidak keluar jalan itu panitia nempil nempil beras, wonten tentia nggak ada toko satian beras, tak tempil beras. sampean rok krong kintal, tak kayak enok panitia disalap. Nanti kalau ada orang bawa uang, bukan sakit kita ini madhab syafi'i, monggo panjenengan tumbas beras, niko panitia, sampun kagungan jatah beras. Untuk dijual kepada panjenengan Mewakili toko tadi itu Dijual sudah, kalau sudah berupa beras Nanti diniatkan Diniatkan oleh yang bayar tadi itu Niatnya sudah dalam keadaan sedia sudah bawa Bawa beras tadi itu Atau diwakilkan Diwakilkan kepada panitia Kalau diwakilkan Itu membutuhkan dua proses wakalah Wakalah itu akan mewakilkan Kita membutuhkan dua akad wakalah Wakalah yang pertama Supaya panitia Membelikan beras ingkang nomor kali Wakalah yang kedua Supaya panitia mewakilkan urusan niat orang tadi Sebagai contoh seperti ini Pak panitia kulomboten sempat betul beras Kulombakilakan tanpan jenengan Jenengan tumbasakan Beras Berapa paket zakat Tiga kilo misalkan untuk saya Ini ke wakalah ingkang nomor setunggal Lan nomor kali Mankile artokulon ini sampun rupo beras Jenengan niatakan Nah ini baru bisa Ini berarti mewakilkan kepada panitia Dan yang diwakilkan itu dua hal Dua hal tadi itu Cuma dari segi prakteknya Nanti kita akan menemui kesulitan Orang yang datang dengan membawa uang Sak repotan dan kadang rentan terjadi praktek yang tidak sesuai dengan fikih. Tidak sesuainya bagaimana? Tiang niki beto arto. -tok. Mantun ngoten kula pasrah ten panjenengan Pak panitia. Oh nggih pun kula beresaken pun panjenengan. Mantun ngeten ngeten tiangipun wangsul. Iki rek, tirase panitia sing rame wau, sanjang ten rencangi sing sami-sami panitia. onok lho ana wong go dhuwit 20.000 rupakno beras tolong jogok no braze, pak selamat mang beraz zakat fitrah pak selamat allah taqwa ngene wes iki tak iki Pertanyaannya, pertanyaannya, zakat fitrah pak selamat niki gada itu sudah bukan milik pak selamat lagi. Panitia menjual, kita lihat dari perspektif Fikih jual beli, Jangankan kita membahas Fikih zakat fitrah. Akad jual beli saja. Kalau kita perhatikan. zak jual beli itu sah. Lek sing takdol. Lek kude. Lek kali Lek kude. Lek kude. Dari segi akad jual beli. Sudah sah. Karena tidak sah. Karena dia menjual barang milik orang lain. Belum lagi nanti dari segi amanah. Dia sebagai panitia zakat panitia zakat itu yang terpampang di banner, kan cuma menerima dan menyalurkan zakat fitrah, Lu kok kadek ngedol barang, ini, coba ten bannernya ditambahi ditambahi, ten, menerima dan menyalurkan dalam kurung sekaligus menjual zakat fitrah, gitu. dijamin buat tenenten sing badin bayar ten panjenengan Lu kok dia secara sepihak menjual, gitu. ini yang kadang praktek tidak sah yang kemudian ini rentan terjadi gara-gara tiang niki namung betul no kesalahan lain misalnya wis malam sengolikur ayo direkap kabeh direkap kabeh panitia mengatakan kepada yang lain ayo saiki oleh pirang paket zakat alhamdulillah angsal rongatus 10 paket zakat terus yang bayar duit mang, wis ngelombok biro alhamdulillah wonten kaliatus ewu wonton kaliatus ewu zakat fitrah Kaliyat o seybu, bun, besgeney ay, iki ketoi awai de, butu kresek iki, butu kresek, tolong jogono tolong puloi no kresek, zakat fitrah kokay, kresek, pertanyaannya, sing wonten teni zakat fitrah, atau zakatul fitri, butenen tensing asmonoipun zakatul kresek, lu kok tiruba no kresek nih manten manten ikire away demele anik ikutu mle anik wakiz zakati ayew isti bang antuk ipok ipok zakat fitrah tapi zakatul ipok sisa wanten sisa dibagi bagi anu bensin akhir sisa ditumba bensin panitia panitia yang siap kemudian akan menyalurkan zakat itu ini juga salah karena enggak ada yang namanya zakatul Zakatul bensin. pun kesimpulannya memang, orang kalau membawa uang masih ada jalan keluarnya. Tasik sakit diatur, tapi yang pertama butuh ketelitian. Yang kedua meskipun sak teliti teliti ini tiang, kuadang lek nedepi mundung sokata pun buatan konsentrasi. Akhirnya rentan terjadi kesalahan seperti yang tadi sebagian kita sebutkan. Makanya sudah sejak awal. Kalau kita jadi panitia, langsung kita sosialisasikan Kami tidak menerima zakat fitrah, kecuali sudah dalam bentuk beras Betul arto saat repotan Dan ini kemudian, kita ini menanggung amanah yang sangat besar Makanya langsung saja, sejak awal disampaikan kita hanya menerima beras Tidak menerima dan tidak melayani orang yang bawa bawa uang ben, niku nomor kali nomor setunggal kalau wau masalah ukuran nomor kali masalah beras sak niki nomor sekawan oh tiga, nge, berarti jenengan buat ngantuk niku lomak ngetes soale jamaah kuliah sobo lewayai posoan niki roto-roto S3. S3 S3 S3 selonjor selir-selir hahaha <laughs> Di hati ini banyak jebakan batman kuliah subuhnya ya. Nomor kali saat Niki nomor Simboten ngilingakan kuluh berarti sambun ngantuk Pun seliut-seliut Engkang nomor tiga masalah niat Ini ada dua hal yang perlu kita sampaikan Masalah niat ini Kita ambil kesimpulannya saja yang rentan Dipraktekan oleh masyarakat Engkang nomor setunggal masalah waktunya Saya niat ini kapan? Yang kedua, niat untuk istri dan anak-anak ini seperti apa? Pun kali ini Kikimawan, masalah niat Yang pertama, kapan kita niat zakat fitrah? Dalam fikihnya ada tiga kesempatan Kita niat ini Yang pertama, boleh milih ketika panjenengan menyerahkan langsung kepada fakir miskin Mungkin panjenengan ngedalakan zakat, boten lintang panitia Langsung kepada yang berhak Salah satu dari delapan asnaf itu langsung jenengan taringakan. Ketika itu panjenengan niat niatnya cukup di dalam hati, buat diikrarakan Kadang wonten pertanyaan, nopo ketah diucapkan kepada fakir miskinnya Ustadz buat tenusah. Tiang bayarakan zakat niki buat tenusah ijab kobul. Ya, bayarakan zakat, kan panjenengan, saya terima zakat panjenengan nomburi sah dan Usah, apalagi bayarnya ke fakir miskin Dari kalangan janda-janda tua Janda-janda nah, Ini kadang modus Niki zakat kulo Dengan trami, Terus niki wonten perlu kulo Niki tinggalkan nomor HP <lainan> nah, Modus itu Ada udang dibalik zakat fitrah Pun langsung saja niat di dalam hati sudah cukup Itu kesempatan kita yang pertama Bisa milih yang pertama ini Yang kedua, kalau kita zakatnya lewat panitia Datang ke panitia, niatnya di depan panitia itu sebagai wakil kita Lang nomor tiga, yang bisa juga menjadi solusi di tengah kesibukan kita Kita niatnya ketika beras itu sudah kita pisah dari persediaan beras kita sehari-hari Mungkin panjenengan tengriyo wonten gudang Atau mungkin panjenengan gak ada lombong pari Lombung pari isine setengah sak <gülüyor> setengah sak beras mantulatan jenengan timbangi Aku juga keyakinan sing telung kilo jenengan timbangi Saat setengah telung kilo telung kilo telung kilo telung kilo ada empat paket zakat fitrah untuk panjenengan garwo panjenengan terus anak-anak jenengan niati ketika itu sudah sah sudah boleh di rumah. Bukan di depan panitia. Bukan di depan salah satu dari delapan asnaf. Mantun jenengan timbangi. Nawaitu an uhrijah zakat al fitri. An dan lillahi ta'ala. Sampun. Sampun sah. Nih, ini menjadi solusi. Biasanya bu, bu, arek-arek. Remas ini, juga, zakat nangoma ini biasanya jambiro. Jam, jam songoyah. Waduh, jam itu aku durur berangkat nyambut gaya. Jam 6, orang nimbangi ini. Wow. hati. Diniyati ketika itu, wes bu, mari tak niyati kabeh, gay aku, gay sampean, gay anak-anak sing turung talek iki. Wes tak niyati kabeh, engko le onok panitia rene, semua wes karek nekno sampean tok. Maka jam semua panitia pun diniatian iki, sampeun tahu oh, ketika bapak itu reng berangkat nyambut damel, itu sudah sah. Dengan syarat apa? Beras itu sudah dipisahkan dari kebutuhan kita sehari-hari. Ini tiga waktu kita niat. Itu bisa diambil salah satu. Ingkang nomor kali yang perlu kita bahas masalah niat. Yang pertama tadi waktunya. Yang kedua. Siapa yang kita niatkan zakatnya? Yang kita niatkan zakatnya adalah orang yang ada dalam tanggungan kita. Bahasa fikihnya orang yang masih wajib kita nafkai orang yang wajib kita nafkai, kita niatkan zakatnya. Adapun orang katakan anak kita yang sudah tidak wajib kita nafkai, dia harus niat sendiri. Dia harus niat sendiri. Pangapunten. Secara fikih, anak itu kalau sudah balik. Yugo niki sampun balik. secara fikih. Anak ini sudah tidak wajib dinafkai. Tidak wajib dinafkai secara fikih loh, Lihat secara sosial, uang lari balik ni kelas seluruh SMP, Maksudu, ken nyambut hamil piambre, Kelas kali SMP, tapi dia secara fikih, meskipun kita kasih SPP kebutuhan sehari harinya, itu bukan nafkah wajib, itu sodakoh sunnah. Dan ini nanti berketerkaitan dengan niat zakat. Sekali lagi, anak yang sudah balik. Itu sudah wajib dia sebenarnya mencari nafkah sendiri Kalau wajib mencari nafkah sendiri Dia nanti wajib zakat sendiri Karena wajib zakat sendiri Maka dia harus niat sendiri Adapun prakteknya dia belum bekerja Maka orang tua ngasih jatah beras zakat, Tapi yugo niki ketah di so. Dikasih tahu untuk apa? Satu, supaya dia niat sendiri Dua, Dia mewakilkan bisa mewakilkan kepada kita sebagai ayahnya sepaados gampang prakking Een wonten tiang dugiten panitia zakat beto beras gangsal kresek zakat fitrah dugiten panitia Pak panitia Niki zakat Kulo Niki tammel Kulo Niki Bojo Kulo Niki Yugo Kulo tiga Niki panitia harus jeli harus ngecek pangabunten di antara putra panjenengan wonten sing balik napa dereng wis mari sing nomor 1 iki wis wisuda are wedok wis wisuda panitia sing nerima wau remas wah prungu anake wedok niki rada <gülüyor> pangapunten Pak niki wau sing niat sinten aku kabeh Mas wong aku bapake eh. aku bapake eh. sing nomor loro CSD si nomor 3 CTK si sing nomor 1 wis wisuda tas wisuda taun niki Ngapunten Pak, sing wis niku pun bali kan. Niku kedah niat piambek. Kedah niat piambek. Lu mosok Mas, mosok tak muli maneh. Boten usah kan putri panjenengan kagungan nomor HP. Ah modus motes loh. Aman takok nomor HP nek boten jenengan mawon sing telepon cek suudho. Jenengan mawon sing telepon, ditelpon. Nduk, nduk. Iya ya. Guru arep masih waduh suarane kok nayamul. Kedan apa? Nyanjangi. Nduk, nduk, sampean tak tokno ya zakate. Nah, ini bisa dua nanti. Sampean niat dhewe tekonang masjid kene apa ora iso apa? Enggak, Na, masjid kampung. Waduh ya kula tasik repot, tasik repot. Ya wis, tak niati bapak ya. Tak niati bapak. Nggih pun ayah kemawon ingkang niat, berarti anak itu sudah pasrah. Dan tawkil itu harus dilafatkan. Panjenengan mewakilkan apapun itu harus diucapkan. Banten sakit geremeng terlebatnya mana nih di sakit. Kalau geremeng terlebatnya mana, bagaimana yang jadi wakil itu tahu? Misalkan ada orang mewakilkan urusan akad nikah, gitu. tolong aku untuk jadi sama jadi wakilku. Nggak wakilin jauh. Lamya jelas jelas. Makanya harus disampaikan apa yang akan diwakilkan, terus diterami. Ya do, tak niati sampaian tak e, sampaian tak wakili masalah niati itu sudah terjadi proses wakalah pangabunten untuk mewakilkan itu tidak harus bahasa yang resmi maten, wahai anakku aku akan mewakilkan kepada batenosar resmi pokoknya nyanjani jangan sampai kesimpulannya jangan sampai secara sepihak seorang ayah mengeluarkan zakat untuk anaknya Padahal anaknya sudah balik. Karena kalau anak sudah balik. Dia itu tidak nafkahnya tidak menjadi tanggungan orang tuanya. Kalau orang tuanya mengeluarkan zakatnya. Anaknya harus tahu. Sekali lagi biar apa? Biar anak itu niat sendiri. Dan yang kedua. Atau mewakilkan kepada ayahnya. Untuk urusan niat tadi itu. Termasuk orang tua. Orang tua itu kalau sudah semakin sepuh, terus nggak mampu membayar kategorinya tidak mampu, tidak ada makanan di malam hari raya dan siangnya itu juga yang mengeluarkan adalah anaknya wajib menafkai dan wajib mengeluarkan zakat untuk orang tuanya dan kalau memang wajib dinafkai, anak yang belum balik, orang tua yang sudah sepuh dan tidak mampu tadi itu itu nanti memang niatnya dihandle oleh yang menafkai tadi itu Saya mengeluarkan zakat istri saya karena istri saya ini wajib saya nafkah, nggak perlu saya mengandani istri saya, buatan usah Langsung saja, saya niatkan, saya niatkan. Yang kadang menjadi pertanyaan orang, terus lek like, ano ustad, lek like, pembantu beribun, pembantu ini pertanyaannya, wajib di apa ya nabobatan? Meskipun mereka hidup bersama kita, makan di rumah kita dengan makanan yang sama dengan yang kita konsumsi sehari-hari. Tapi kan kita ngasih mereka per bulan, itu bukan atas nama nafkah, tapi atas nama no, gaji. Jadi pembantu itu, nggak boleh panjenengan niatkan itu. Karena pembantu itu tidak wajib panjenengan nafkahi. Justru bahaya, Pak. Panjenengan ningali pembantu, terus kepingin menafkahi itu ayah <gülüyor> niki ketah lapor ten istri panjenengan niki bapak aku ndelok pembantune awake dhewe kok kepengin menafkahi ya kowe <gülüyor> ayah ape lakes niki ayah hap lob niki yang terakhir masalah keempat masalah keempat yang terakhir sebelum kita barangkali ada sesi diskusi pertanyaan masalah pembagian bagi orang yang mencampur beras pangabunten. ini jangan sampai beras Yang dibayarkan oleh seseorang Kembali lagi kepada orang itu Ini nanti membuat zakat fitrah orang tersebut tidak sah Loh kok bisa orang bayar zakat Kok dia juga dapat zakat Nggak Untuk zakat fitrah Yang wajib membayar Itu tidak harus orang yang kaya raya Benten kali zakat mal Zakat mal itu dia nggak ada tabungan sudah dikeluarkan kebutuhan sehari-hari kok Tentabungungan ini ada uang seharga nisab katakan 42,5 juta wonten-tiang sampun mengeluarkan kebutuhan sehari-hari Tentaungan ini kita sih wonten petang Polororo juta setengah tiang Niki berarti soge Soge itu kalau zakat mal kalau zakat fitrah tidak harus seperti itu pokoknya ada orang yang Ada persediaan makanan. Di malam hari raya dan siang hari raya. Maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berarti di tengah masyarakat bagaimana? Kadang ada orang itu wajib zakat. Tapi juga berhak menerima zakat. Umpami, waluliku Ramadan, angsal beras, kue setengah sak. Mantun ngoten sak nombonegi. Sonolikur romadon angsal beras dikumpulakan sak-sak manten manten piyambe Berarti kan mampu Dia itu persediaan makanan Malam dan siang hari raya Sudah ada dan gak mungkin Dihabiskan semuanya oleh keluarganya Musok sedinun Sak-sak nantın beras kan Berarti Orang itu berhak menerima zakat Sekaligus wajib Membayar zakat Lah kalau ada kasus semacam ini Yambeymbayar zakat, Beras di panitia. Oh, wangi kiraek bayar zakat, berarti dia juga mampu. Padahal no daftarku, wangi kio nerimo zakat, nirimo zakat. Manten manten kali panitia dicampur campur peras di sing apakah panitia bisa membedakan butiran butiran zakat milik orang tadi itu? Nanti ketika dibagi perasin balik malik, perasin balik malik. Maka ini membuat zakatnya tidak sah Wong sudah dikeluarkan kok ada beras yang kembali Maka menjadi solusi jenengan titeni Pertama, solusi yang pertama panjenengan titeni Barangkali ada fakir miskin yang berhak menerima zakat Kok piyambekin bayar Jenengan bentenakan Beras ini jenengan bedakan Supaya nanti beras ini tidak kembali kepada orang tadi Niki solusi ingkang nomor setunggal solusi ingkang nomor kali mungkin panjenengan menangani zakat dari 5 RT 5 RT, kita usahakan satu RT itu beras dikumpulkan Niki ke zakat RT Siji zakat di RT Loro, zakat RT Telu RT Papat, RT Gangsal, nanti kalau dibagi, jangan sampai zakat dari RT 1, dibagikan kepada salah satu dari 8 asnaf di RT yang sama kita bayarkan, kita salurkan ke RT 2, RT 3, RT 4, RT 5 Zakatnya RT2 kita bakat Bagikan ke RT1, RT3, RT4, RT5 Supaya tidak kembali lagi Kembali lagi kepada pembayar atau pemberi zakat Baik itulah beberapa permasalahan penting Tentang zakat fitrah Barangkali ada yang perlu didiskusikan Kami hitung sampai 2, 1, 2 Bukan nenten? Monggo, monggo Ateş, selamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ustad. Wa alaikum Ini yang menjadi kebiasaan kami, biasanya anak itu kalau di sekolah kan membayar pakai uang untuk zakat itu. Nah, ini sudah berlaku sekian tahun mungkin dan berkali-kali. Nah, ini yang pertama. Uh, apa yang harus kita lakukan seandainya itu sudah terjadi Ustaz itu yang pertama terus yang kedua seandainya ayah dari anak ini mungkin ya alasan sibuk atau apa apakah boleh yang membayar zakat itu istrinya yang membayarkan maksudnya terima kasih Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh zakat uang tadi sudah kita rinci yang ditanyakan prakteknya kalau di sekolah itu kalau di sekolah kok kemudian di selebaran itu menerima uang terus dibundari pilihan selawewu 30 ribu 35 ribu kalau sudah terjadi bagaimana padahal kita ini madhabnya syafi'i dengan segala ketentuan tadi maka panjenengan istilahnya kita ganti cuma gantinya itu bukan bahasa kodok tapi doman panjenengan gantos bahasanya doman berapa kali dia bayar zakat kan untungnya kan tidak banyak ye. zakat fitrah kan setahun sekali cuma gitu pulau ewu berarti kalau 3 kilo jenengan gantos kemawon niat doman untuk zakat anak saya selama ini dan menjadi pelajaran bagi siapapun panitia di sekolah-sekolah tolong itu dibereskan secara fikih secara fikih dibereskan kadang niatnya sekolah itu baik kadang niatipun saya ini untuk pendidikan ini untuk pendidikan siswa dan siswi kita sampaikan pendidikan itu harus maksimal pendidikan itu harus maksimal mendidik anak untuk semangat berbagi juga harus mendidik anak untuk memahami ilmu fikih zakat fitrah sebenarnya ini tidak hanya di zakat fitrah di korban pun gengoten korban gengoten, ayo kita korban sapi urunan tiap anak, tiap siswa 50.000. Siswayı onok betongatus. Onok betongatus. Padahal maksimal urunan sabit tiang bintan. Tiang bitulan, ini betongatus. Terus dikatakan korban. Padahal bukan korban. Itu sotakok sunnah. Lah, kalau kita menyampaikan ini kadang diprotes. Ustadz ini tidak punya semangat mendidik siswa dan siswi. Kita katakan monggo mendidik anak untuk semangat berbagi, semangat bersaudara, oh, monggo. Tapi pendidikan itu 100%, Kita juga punya tanggung jawab untuk mendidik anak korban itu yang sah bagaimana secara fikih, kan mengatakan. Jangan sampai sampai besar punya keyakinan nggak apa wong petong atas urunan korban bedosijir nggak tenkantore es urunan itu nanti kan hasil dari pendidikan yang kurang lengkap ketika dia menerima di sekolah termasuk masalah tadi zakat fitrah itu pun leg panjenengan kurang ragu oh maaf kurang yakin ragu tasik ragu gitu ya apa panitia sekolah iki kok narik telung 35 atau beras tapi kita waduh lah kok ngene wong narik 35 ae dilebokno nang brosur berarti fikih kan dorong zakatnya kan belum dielmoni oleh panitia di sana nanti jangan-jangan baginya juga Baginya juga salah pun jenengan niyati sodakoh sunnah kemawon Singten sekolah niku jenengan niyati Sodakoh yang pasti Kita tetap mengeluarkan zakat sendiri Untuk zakat yang wajib Tadi itu Untuk zakat yang wajib Keranten untuk ibadah maliyah Ibadah yang terkait dengan harta Itu ragu Itu baik Kita ragu sahopo durung Itu baik Benten kalau ibadah badaniyah dengan sembahyang ragu ini, ini buatan angsal Allah, Allah, Allah, Allah, Allah ini buatan sakit tapi le like zakat, saudara, kok ragu itu baik, karena nanti yang dikeluarkan tambah banyak itu, yang dikeluarkan tambah banyak ini, yang yakin saja untuk yang kedua yang kedua tadi, you know Oh yang bayarkan zakat istri, gak apa-apa pokoknya istri itu hanya mengantarkan mengantarkan beras ke panitia. Mengantarkan beras ke panitia. Yang penting niatnya tadi sudah dihandle oleh suaminya. Karena memang yang wajib menafkahi istrinya apa suaminya? Suaminya. Berarti dia hanya mengantarkan saja. Atau yang kedua, mewakilkan kepada istrinya. Memang suaminya nyambut damel ten Alaska. Tebe ten Alaska mriko. Alas Kalimantan. Terus telpon, telpon, terus. Ya sebenarnya Afdal dia bayar di sana saja. Tapi langs konconin macan. Terus nggak Terus telpon bayarnya zakat meniri Terus diwakilkan kepada istrinya Monggo Berarti istrinya yang meniatkan tapi sudah dipasrai oleh sang suami. Atau kemungkinan yang ketiga dibayarkan oleh istrinya itu maksudnya. Dalam fikih dijelaskan, yang wajib membayar zakat itu adalah seorang suami untuk membayarkan juga orang-orang yang wajib dia nafkahi, istrinya, anaknya yang belum balik atau anak sudah balik tapi ngapunten, idiot, idiot dan seterusnya diniatkan oleh ayahnya, dan yang wajib memberikan zakat memang suaminya sebagai kepala keluarga itu. Dalam kitab At-Takrirat as-Sadidah dan dalam kitab yang lain dijelaskan. Kalau ada seorang laki-laki, dia tidak mampu, kategorinya fakir miskin, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Demikian juga istrinya, istrinya juga tidak wajib mengeluarkan zakat, meskipun istrinya itu kaya raya. Umpamanya pun gak ada warisan kuatah, sing wedok nih Tapi kalau suaminya itu tidak mampu mengeluarkan zakat, maka secara otomatis garwonya ini tinggi tumut. Dia juga tidak berwajib mengeluarkan zakat. Meskipun afdolnya. Afdolnya dia itu mengeluarkan zakat. Dan afdol lagi suaminya dikasih. Niki mas. Yenengan gulop aringi tigang kilo. Damel zakatin jenengan Senglanan neri momek brepes mili. Suun yadeh aku iso zakat. Bu ne longsa sih. iso zakat. Itu nanti dari istri ke suaminya itu so datoh. Bukan zakat dari istri ke suami itu sodako, sodako, dan nanti oleh suaminya dikeluarkan zakatnya. Pokoknya dia ada kelebihan harta, tapi tidak wajib. Wong dia itu memang tidak, tidak mampu. Itu jawaban untuk pertanyaan Panjenengan yang ada beberapa kemungkinan tadi. Ada waktu 5 menit, monggo terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, mengenai pendapat Imam Hanafi bahwasanya penyaluran zakat fitrah itu bisa berupa uang yang nilainya adalah seperti pada makanan pokok yang dimakan apabila motivasi daripada panitia zakat itu menggunakan dua nashab Imam oh dua dua Shafi'i Imam Syafi'i dia pakai Imam Hanafi dia pakai dengan tujuan Untuk memudahkan distribusi. Yang pertama. Tujuan yang kedua, untuk memudahkan e, para penyalur jakat agar lebih mudah untuk e, apa namanya dalam sosialisasinya. Bisa jadi mungkin dikirim ke suatu tempat. Kalau beras itu kan juga juga memang e, perlu biaya tambahan ya. Nah, pertanyaan saya, bolehkah orang yang menggunakan mazhab Imam Syafi'i juga menggunakan juga Hanafi. Karena ada salah satu contoh. Imam Syafi'i bisa menggunakan madhab Hanafi pada saat kita melakukan toaf. Kalau pada saat kita melakukan toaf, itu kita menggunakan Hanafi. Kalau menggunakan Pada saat kita bersentuhan Antara laki-laki dan perempuan Itu sudah batal vudu kita Sedangkan toaf tidak boleh batal vudu Di situ kita menggunakan Hanafi Karena pendapat Hanafi itu e, Pendapat yang kebanyakan menggunakan logika Kalau kita toaf bersentuhan Secara tidak Tentunya e, Ini e, apa Kalau tidak menggunakan Hanafi Batal toaf kita Bagaimana kalau Orang yang menggunakan mazhab Imam Safi'i juga menggunakan Hanafi dengan motivasi. motivasinya adalah seperti saya sampaikan mengenai zakat, motivasinya memudahkan distribusi, okay. memudahkan juga, Jelas. Jelas. Jelas. Uh, para uh, orang yang mau membayar zakat itu lebih mudah, Jelas. dimudahkan aja. Okay. Demikian, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Intinya dua, yang pertama kita tidak boleh talvik. Talfik itu mencampur adukkan pendapat dalam satu paket ibadah. Paket ibadahnya berbeda, monggo. Tapi kalau dalam satu kodiyah, satu paket, tak boleh. Tidak boleh. Yang kedua memang ada sisi kemudahan dalam agama kita. Ada sisi kemudahan, tapi Islam ini agama mudah. Islam memang agama mudah, tapi tidak boleh diper, dipermudah. Dua itu. Yang pertama masalah Talfik. Talfik itu mencampur sekian pendapat dalam satu kasus. Kalau contoh yang disampaikan tadi, masalah zakat. Ukurani damal syafi'i, bentuk zakatnya menggunakan madhab Hanafi. Dalam satu kasus apa? Sama-sama zakat fitrah. Itu namanya Talfik. Tidak boleh. Apalagi tujuannya untuk tatab bu'urrukhos. Niko, padus, gampangi. Tata buuruhas itu artinya mencari yang mudah. Niko, buatan sakit. Kalau contoh tadi yang disampaikan, masalah tawaf, kadang memang menjadi solusi, madhab maliki, persentuhan laki-laki dengan istrinya tidak batal, menjadi solusi. Karena kalau di antara jutaan manusia, istrinya mau, istrinya pegangan karena khawatir kehilangan suaminya. Terus suaminya memang sengaja meninggalkan istrinya, gitu. Ini kan solusi. Mau pegang tangan nggak boleh. Mau pegang pakai pakaian tawafnya khawatir merodol. Padahal itu pertahanan terakhir suaminya. Nanti gimana? Berarti satu kodiyah monggo. Kodiyahnya apa? Paket ibadahnya apa? Wuduk sak hal-hal yang membatalkan wuduknya. Berarti syarat rukun wuduknya harus ikut madhab maliki. Terendat yang membatalkan juga ikut madhab maliki juga. Misalnya Buntuknya madhab maliki seluruh kepala harus kena semuanya. Tempat maaf, tempat yang ditumbuhi rambut ini. Itu menjadi solusi. Tapi harus satu paket ibadah. Mangki paket hajinya ikut madhab siapa. Itu satu paket. Tapi kalau dalam satu paket kok mengikuti dua madhab. Itu yang namanya talfik. Mencampur adokan sekian madhab. Dan itu tidak boleh. Standar talfik. Itu kalau seorang imam kadang setuju, kadang tidak setuju. Sekali lagi, untuk ngukur talfik, itu kalau satu imam setuju, tapi juga beliau kadang tidak setuju. Mantan mata umpami ngetan. Ponton tiang betul, Arto, Tugitan Panitia. Misalnya, kelakuannya ini dilihat oleh dua imam. Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Ngedalakan duit. Nah, Dikali-kali diyang dua imam ini Mantun-mantun ngedalakan Arto Tirose Madhab Hanafi Dilekan Pak Shafi'i Wong iki melok aku Wong iki melok Melok aku Ngetuk zakat gak duwek Tirose Pak Shafi'i yoyo melok sampeyan Melok sampeyan Pak Abu Hanifah Gampang aning ngantun Lah kok dilalasin didalakan Me'elawas ubir Selamwe ewu Tirose Imam Shafi'i Loh Lengmang melok sampeyan Tirose Imam Hanafi Lengmang melok aku Gaidue, lo kok ukuranı melok sampayan. Tira se si imam savvi iyo, saya ki ukuranı melok. Aku bentuk ezakat melok sampayan. Akhirnya rom imam lagi ngetak tiang ini seperti. <gülüyor> Karena sekali dia setuju sekali kes juga tidak setuju. Karena satu kasus, satu paket zakat dan eh, satu paket ibadah dan bahasa fikihnya satu kodiyah. Ge, itu yang pertama masalah talvik, yang kedua. Ada istilah tatabu tadi itu. Mencampur aduk sekian madhab untuk mencari gampangnya. Islam memang mudah, tapi tidak boleh diper, dipermudah. Oke. Ada solusi lain, ada solusi lain kalau kepingin yang lebih maslahat untuk umat tadi itu. Yang terakhir, di malam hari raya panitia membagikan beras pada masyarakat sekitarnya. Baik orang kaya atau miskin. Loh kok saget, orang kaya kok mendapatkan Tidak boleh Yang hanya mendapat hanya 8 asnaf 8 asnaf fakir, miskin, dan seterusnya Kecuali orang yang berhutang Tiang kagungan utang Utangnya untuk membangun masjid misalnya Maka dia berhak menerima zakat atas nama ghorim Meskipun dia kaya, meskipun dia mampu Itu saja orang mampu yang berhak menerima zakat gorim untuk keperluan, utang untuk keperluan umat Mendamaikan dua orang mendamaikan Dua kampung Dan seterusnya Boleh Tapi kalau Boten gore Moro-moro langsung Diparingi Orang mampu Tidak boleh Terakhir Bagaimana hukumnya Bagi yang menerima Ya dikembalikan Diingatkan Panitia Pangapunten, Golo Niki, Gada Bun kagungan Dikembalikan Kenapa? Karena zakat fitrah itu Kalau salah sasaran Zakatnya tidak sah Sekali lagi Orang itu Kalau Ngasihkan zakatnya salah sasaran Sekali lagi membuat zakatnya tidak sah Maka panitia juga harus berhati-hati Hanya butuh ketelitian saja Bukan repot syariat ini Panitia hanya butuh ketelitian Dan pahalanya sangat besar Orang yang menghandle urusan zakat menjadi panitia Itu kedudukannya sama Pahalanya pahalanya seperti amil dalam bahasa fikir Meskipun dia bukan amil Tapi pahalanya sama Dia dihukumi seperti orang yang berperang di jalan Allah Sampai kembali ke rumahnya ganjarane wagen Cuma memang kedah diilmoni Butuh ketelitian Wallahu a'lam bisawab Untuk memudahkan zakat fitrah ini Kami sudah menyediakan Formulir fikih zakat fitrah Tidak hanya formulir isian biasa Tapi sekaligus untuk mengawal fikihnya Seperti dulu kita bikin formulir fikih korban kita membuat formulir fikih zakat fitrah, itu untuk mengawal fikihnya satu persatu, supaya lebih jelas, insya Allah sudah tersebar di whatsapp, di ser itu, atau di facebook kami, di facebook kami, di Faris Khairul Anam, itu ada formulir fikih zakat fitrah, menggulik kamel panduan, muki-muki, dados ilmu ingkang barokah, manfaat, fid dini wa dunia wal akhirah, biqabulil fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. نورالصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع و لا يخشى و لا ve لا la istejab olha Allahu Maje'alla ma amilna min al-kiir hediye waasilah ve rahmete nazil ila hazreti habibina ve şefiina ve kırte ayyinina siedina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam ve ila arwahi mashayikhina ve asatidatin ve amwatina bawalidina ve jale husiile ta'la salahina ve salahi abnainina ve salahi zrrietina ve ve nar ve sallallahu ala, ala alihi ve wa sahbihi ve sallam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an illa anta astaghfiruka wa tubu ilaik rabbena taqabbal minna wa qabbalna bisir al-fatiha salat mustaqim wa rahmatullahi wa barakatuh